السلام <تصفيق> عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله على تعالى والشكر له على توفيقه ورضوانه فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعونني ان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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كسعاً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكونوا قولاً سجيداً يصلح لكم عمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز القوز العظيمة Allahumma a'idbna ma yantahuna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna Allahumma rahmataka wa la takilna ila anfusina tarqata 'ud Alhamdulillah dengan satu kata yang pantas kita mulai melimpahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas nikmat dan Taufiq yang Allah berikan kepada kita, kita semua bisa melangkah dan kaki-kaki kita ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, Allahumma salli wa salli wa alaih, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang menuju dengan istikamah hingga akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah kesabda menseraka tarifan yang kami sufi, yang ikman sahalallahulahu bihi tarifan ila jannah badan siapa yang mengadakan satu perjalanan melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu lahu bihi tarifan ila jannah maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga Allah sallallahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua dengan hidup kita di tempat ini dinilai sebagai amal ibadah, dinilai di sisi Allah sebagai pemberat timbangan nanti kita di hari kiamat di hari yang tidak ada manfaat baik anak-anak maupun -anak harta kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Terjemah sekalian, rahimah dan warahmatullah. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang Bagaimana sejarah terjadinya Kesyirikan ditemukan bumi Kesyirikan awal bulan terjadi Pada masa Nabi Muhammad Alaihi Nuh Yang mana sebabnya adalah Mereka berlebihan kepada Orang-orang soleh diantara mereka Hingga generasi setelah mereka Beribadah kepada Patung-patung orang soleh Diantara mereka dan kita katakan bersama bahawa saja dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya di permukaan bumi ini seperti bahaya dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." sesungguhnya kesyirikan adalah keboliman yang paling besar. dikatakan orang yang berbuat syirik itu telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. dia telah menunjukkan sesuatu kepada zat yang tidak terhak mendapatkan hal tersebut. dia telah menunjukkan peribadahannya kepada selain Allah wajazawajalla zat yang telah menciptakannya. maka Keserikkan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan keserikkan bisa membatalkan keislaman seseorang, yaitu syirik besar. Dan pada kesempatan minggu yang lalu kita telah membahas sebagian di antara bentuk syirik besar, yaitu syirik dalam hal takut. Di sana juga ada syirik dalam hal cinta, yaitu ketika seseorang mencintai suatu makhluk seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia bertibalah kepada makhluk tersebut. Kemudian di antara bentuk syirik besar juga yaitu syirik dalam hal tawakal. Dia bertawakal kepada makhluk sebagaimana dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertawakal kepada makhluk seperti ya sesuatu zat yang dia anggap Suci, sesuatu zat yang dia anggap ancam. Kemudian dia bertawakal bahwasanya zat tersebutlah yang mampu memberikannya anak. Karena sebagian makhluk, misalkan dia meminta kepada batu tertentu untuk agar batu tersebut memberikan anak. Ya tentu ini merupakan satu bentuk serikan dalam hal tawakal. Di antara juga di antara bentuk syirik besar adalah Syirik dalam hal berdoa. Doa adalah suatu ibadah. Nabi saw bersabda, "Adzwa'uhul ibadah". Doa adalah ibadah. Maka ketika doa itu ibadah, maka tidak ada yang berhak kita tujukan dalam doa kita kecuali hanya Allah Subhanahu Wataala. maka di antara bentuk syirik besar juga yaitu doa ketika seseorang berdoa kepada leluhur satu daerah tertentu atau kepada batu tertentu atau kepada pohon tertentu atau kepada jin tertentu maka ini masuk ke dalam syirik besar jadi ini satu hal yang wajib kita hindari. Kita di sini membahas kesulitan untuk kita kerjakan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan a'fu syarralu syarri, ولكن للتوقين. Saya mengetahui keburukan bukan untuk saya kerjakan. Ya, akan tapi untuk kita hindari. Wa man lam ya'rif isy-syarra min al Barangsiapa yang tidak mengetahui keburukan di antara kebaikan, niscaya dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Oleh kerana Abu Daud ibnu Ulayman, salah seorang sahabat Rasulullah Sallam, itu beliau sering bertanya kepada Rasulullah Sallam tentang keburukan, berbeda dengan sahabat yang lain yang bertanya tentang kebaikan. Untuk apa Abu Daud ibnu Ulayman bertanya tentang keburukan? Tujuannya adalah untuk dihindari agar dia terselamatkan dari keburukan keburukan tersebut. Ya. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jauh-jauh hari membanting wanti tentang perkara syirik ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di tengah umat manusia yang berada di dalam kegelapan yang luar biasa di dalam kesesatan yang nyata Allah SWT bersyumban di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164 Allah SWT bersyumban mengisarkan tentang kondisi orang Arab, Arab ketika Rasulullah SAW dikutus Al-Fatihah 8 dengan nuzul 'ala al-mu'minina tib'at fihim rasulan min anfusihim yatsulu 'alaihim ya'allimihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la'in bin Dan sungguh Allah Subhanahu wa telah pun karuniakan kepada orang-orang beriman yaitu dengan diutusnya seorang rasul diantara mereka dari kalangan mereka sendiri. Yang kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berasal dari golongan manusia, dari golongan kita sendiri, bukan dari golongan jin dan bukan dari golongan malaikat. Yatru alaihim ayat. Di mana rasul tersebut yaitu Nabi kita Muhammad membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa taala. Dan dia Pensucikan jiwa Kau muslimi Dan Beliau juga memiliki quest Untuk mengajarkan Al-Qita Yaitu Al-Quran al Wal-Hikmah Dan hikmah ini Di antara tafsirannya adalah Sunnah Rasulullah SAW Hadis Rasulullah SAW Wa ingga Allah di palalim. Ini yang ingin kita sebutkan. Walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini kondisi orang-orang Arab ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya. Mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang banyak. Di antara mereka ada para penyembah berhala. Di antara mereka ada yang menyembah kepada perbatuan Ada yang menyembah kepada pepohonan Di antara mereka ada yang menyembah Roti yang telah mereka buat sendiri Olehkah hanya warga Bermotor pernah menceritakan Sungguh saya heran terhadap kondisi saya dulu Saya membuat roti, kemudian saya sembah Ketika saya lapar, saya makan roti itu. Subhanallah. Ini menunjukkan akan ulfahnya, ya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu. Ustaz Allah. Ya. Bahkan diantara bentuk penibadatan mereka kepada berhala-berhala tersebut yaitu dengan mereka mengorbankan anak-anak mereka. Ibadah mereka terhadap sembah-sembah mereka banyak Ada yang Mereka itu over cerita anjuran surat al-an'am ayat yang ke-137 Allah Subhanahu wa taala berfirman "wa kadzaalika lakathīrin min al-musyrikīna qatal awlādahum syurakāhum liyakhūfū wa liyanzurū Dan sungguh setan telah menjadikan indah bagi kebanyakan orang musyrik tentang perbuatan mereka yaitu menyembelih anak-anak mereka untuk sesembahan-sesembahan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyesatkan mereka dan untuk mengkaburkan agama mereka walausaa Allahu ma fa'alu fa dzalika ma yassur. Dan kalau Allah berhendak mereka tidak akan berbuat seperti itu. Ya, biarkanlah dengan apa yang mereka ada-adakan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa di antara bentuk ibadah orang-orang musyrik yaitu menyembelih anak-anak mereka dan disembahkan kepada sembahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa yang Kesesatannya Kemudian Di antara mereka Di antara umat yang diutus Kepada Jarosu Ada orang-orang Ahli kita Di antaranya adalah orang-orang Maskeroni Yang mereka memiliki Kian gila apa Satu tambah satu Tambah satu sama dengan Satu ya, Itu keyakinan mereka raji tanpa henti sama dengan ini. Paling cepat orangnya seberapa? Tiru, jaya juta kali juta raaji sama dengan haji yang tiru. Nah. Jadi menurut orang-orang mahluk kita seperti orang-orang nasrani bahwasanya Tuhan mereka itu tiga tapi satu, ya tiga zatnya tapi satu kata mereka. Jadi ya yang satu menjadi Tuhan Bapa yang berada di atas langit, yang satu menjadi Tuhan Anak yang turun ke dunia, ya yaitu nabi Isa Alaih Salam yang kita menganggapnya sebagai nabi, mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Dan kemudian ada Tuhan Ibu yaitu ya Maryam Mali, Alaih Alaihi Tasalam. Ya, maka ini jelas aqidah trinitas. Yaitu akidah dan kemusyrikan juga Dikanakan telah mengadakan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Nanti ya, di hari kiamat Kepada Nabi Isa Alayhi as Ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Di dalam Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-116. Allah SWT wa ta'ala "Wa idz qala ya Isa ibn Maryam, a am taqul lin wa -um abiihi ilaha min dudika?" Qala sibhanaka. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa berkata, berfirman kepada Nabi Isa ibn Maryam, nanti dihari kiamat apa yang akan dikatakan? Aan takul talina sintak hiduni waungi yang dilahi apakah engkau yang telah berkata kepada manusia jadikan saya sesembahan sesembahan selain Allah demikian juga ibuku. Jantanan ke Allah swt bakalan nauska ya. nabi Isa nah anjun anu barang ka umat anjeun supaya nyembah diri anjeun sareng ya pun biang anjeun kitu basa Saudara paham. Bagada akan menjawab qul subhanallah maha suci engkau ya Allah. Maa yakunu lii an aqula maa laysa lii Saya tidak berhak untuk mengatakan satu perkataan yang saya tidak pantas mengucapkannya. In kung taqultuhu fa ja'alna. Kalau saya sudah mengucapkan perkataan itu Yaitu bersembah saya dan ibu saya, tentu engkau oh ya Allah telah mendengar Ta'ala Ta'lamu maa fi nafsi wa la'ana bi nafsi. Engkau adalah zat yang maha mengetahui tentang apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu Ia mengetahui tentang Al-Ghul Kuyuh kata Nabi Isa AS di dalam Al-Qurah disebutkan, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang ini. Jadi nanti Nabi Isa AS akan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Oleh karenanya Allah Swt dalam kesinaran Wa memerintah kita tinggalkan Islam dan perayaan perayaan barangsiapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Muawafilah Wa filatimilafsin dan nanti dia kelirah dia akan menjadi orang yang menguni. Dan Allah Swt dalam ayat yang lain indah dinah indah ulahir sesungguhnya agama yang diberitohi di sisi Allah hanyalah Islam. Oleh karenanya Agama yang Benar Satu-satunya agama yang benar adalah Islam Maka tidak tepat Kalau kita mengatakan agama yang Paling benar adalah Islam hmm. Kenapa? Kalau kita katakan agama yang Paling benar adalah Islam Berarti agama-agama yang lain Benar, namun yang paling benar adalah Islam Yang lebih tepatnya kita ucapkan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahi in al-Islam. Kata Allah SWT wa Dalam Al-Qur'an dari Al satu-satunya agama Semuanya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Al-anbiya dinu wahid." Para nabi itu agamanya satu. Ya. Yaitu agama Islam hakikatnya. Walaupun nanti berbeda dalam hal pensyariatan. Apa hakikat agama Islam yaitu hakikat agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa beriman kepada kitab kitabnya malaikat ini semua diimani oleh iman-iman orang-orang ahli kita terdahulu yang belum dirubah kitab-kitab mereka. Adapun setelah dirubah maka yang ingin berbeda akan dan mungkin juga setelah diutus Rasulullah SAW Maka tidak boleh ada yang memenuhi agama Islam secara khusus Kecuali hanya agama Islam yang ada sekarang ya, Maka tadi Rasulullah sudah bersabda Walidah di nefsi diri Denizat yang diwakupan ada di taman Yaitu Allah ya. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani yang meninggal Dan dia belum beriman kepada agama yang telah saya diutus dengannya Kecuali dia akan menjadi Penghuni neraka rakyatnya Itu saja Rasulullah Sallallahu alaihi wa Maka tidak boleh kita Yakini adanya pluralisme Yaitu Keyakinan yang menganggap semua agama Benar Ini jelas keyakinan yang bertentangan Dengan firman Al-Quran al Yaitu Indah dina indah Allah Al-Islam Maka ya, Ini Nah orang-orang nasrani itu di zaman rasul rasul salam itu ada yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada tiga tuhan orang-orang beribadah kepada tiga tuhan demikian juga diantara umat yang nabi saw diutus kepada mereka yaitu orang-orang majusi para penyembah api Ya para penyembah yang mereka meyakini adanya dua pencipta yang pertama adalah pencipta kebaikan yaitu Allah mereka meyakini. Namun mereka meyakini ada pencipta yang kedua yaitu iblis. Ya mereka meyakini apa? Ada pencipta yang kedua yaitu iblis yaitu pencipta kebo. Keburukan, mereka meyakini bahwasannya keburukan itu tidak boleh diciptakan oleh Allah Yang hanya boleh diciptakan adalah Iblis Itu perkataan orang-orang majusi, -orang para penyembah api ya Yang mana mungkin kalau di zaman sekarang itu dinamakan dengan agama Sintol ya, Agama Sintol, pernah dengar? Kalau pagi-pagi mereka itu menghadap ke arah timur Igul sebelah mana kalau sih? Sebelah sini ya. Sini atau sini? sini. Ya mereka. Kala. Jadi ya, kalau pagi-pagi mereka menghadap matahari beribadah kepada matahari. Ya. Kemudian kalau di tengah hari di siang mentereng, ya, mereka menghadap ke atas. Kalau di sore hari menjelang matahari terbenam mereka menghadap ke barat. Ini namanya agama sintol. Walaupun katanya di zaman sekarang itu sudah bukan lagi agama, tapi menjadi suatu bentuk kebudayaan saja. Itu sebagian uh, ahli teologi mengatakan sekarang agama sintol itu sudah tidak menjadi agama lagi. Maksudnya sudah tidak ada yang menganutnya lagi. Tapi itu hanya, itu hanya apa e, budaya saja. Namun tetap, walaupun itu budaya, kalau memang dihidupkan lagi, itu tetap merupakan bentuk kesih kisikan, karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya, Rasulullah SAW itu pernah melarang seorang untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang seorang untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hajar dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "لا يتحرى أحدكم فيصلّي عند طلوع الشمس ولا غروبها". Dalam riwayat Muslim Dari riwayat salah satu sahabat, hendaknya seseorang di antara jangan salat ketika matahari hendak terbit dan ketika matahari hendak terbenam. Yaitu adalah waktu yang dilarang kita untuk salat. Terutama sholat sunnah mutlak Ini jelas Pakat para ulama tidak boleh Misalkan kita belum lagi tidak ada acara Ah pengen sholat Itu boleh ya Kapan saja kita boleh sholat Dua rupaat, dua rupaat, dua rupaat Boleh Kecuali di waktu-waktu yang terlarang ini Ketika matahari endang terbit Misalkan sekarang matahari terbit jam 6 Nah dari jam 6 kurang 10 Sudah tidak boleh kita soalnya kecuali memang sholat-sholat yang ada sebab misalkan masuk masjid yaitu sebagian ulama walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh juga karena itu angkatkan nah, larang bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun sholat subuh ya itu harus diakhirkan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sebagian ulama mengatakan tidak ini kewajibannya lebih wajib daripada ya harus menghindari masalah ini maka dia langsung sholat uh, subuh ketika dia teringat ya. tentu ini kapan ketika seorang tidak sehaja menuju ke arah haji upami kehajiman dosa ya, ya. misalkan tasubuh kadamu ada juga ah kayak kalau komentar berbeda eh empat belas jika dia ya, terbit matahari atas Aslima biasa karena di atas terangnya. Adapun kalau misalkan tidak sengaja saking capeknya maka sebagian ulama mengatakan boleh mengakhirkan ketika dia terbang dalam kondisi matahari terbit 10 menit setelah matahari terbit karena itu di waktu yang terang. Nah, kenapa dilarang? Karena di situ waktu orang-orang majusi menyembah peribadahan, mereka yaitu bersembah kepada matahari. Ya, ketika terbit dan terbenam. Ya. Maka kita meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan kebaikan dan keburukan. Bukan jin, bukan iblis yang telah menciptakan keburukan. Ya. Jadi mereka meyakini kalau ada keburukan, ada yang pakok berarti yang kuat ini. Kita tidak tidak, yang ini Yang membuat perampok juga, yang menciptakan perampok juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Kenapa kok ada keburukan di atas permukaan bumi ini? Ya contohnya, kenapa harus ada dosa? Kenapa manusia itu harus berdosa? Kenapa Allah ciptakan dosa? Ya. Itu tujuannya agar manfaat Nama Allah swt adalah Al-Ghafur supaya kita mengetahui tentang nama Allah Al-Ghafur. Nabi soalan bersabda saya, lawan kata itu Kalau kalian tidak berdosa, lawan kata Allah hukumnya, Allah, al Allah akan binasakan kalian. Walajah Abu Thalib dan Allah akan datangkan orang-orang yang berdosa. Kemudian mereka bertobat dan meminta ampun kepada Allah swt. Wahai, Allah, Allah lebih senang kepada manusia yang berdosa kemudian beristighfar Ya bertikfa, orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Yang Maha Esa. Maka di antara kafir dan ada yang keburukan, yaitu untuk menunjukkan kepada kita sifat al Allah Maha Pengampunnya, Allah Subhanahu Wataala. Kenapa Allah menciptakan iblis? Bukankah iblis itu makhluk yang tidak ada kebaikan padanya? Betul, iblis itu tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Namun dengan adanya iblis, Allah SWT menguji siapa yang benar imannya. Siapa yang jujur keimanannya. Siap sahawah yang aduh nyakal kesempatan dalam hal keimanan. Ya. Bukan hanya imannya yang panggil ujung pahalu. Tapi panggil ujung sama ma'aduh. Ya, kesolat karena, ya, ya. ah, kenapa orang ciptakan tipis supaya mengetahui siapa yang jujur dalam hal keimanannya, ya. siapa yang benar-benar jujur menjalankan perintah-perintah Allah Swt. Kemudian diantara umat yang diutus Rasulullah kepada mereka yaitu as sabiun para penjembah bintang. Di zaman Rasulullah itu ada Para penyebab bintang dan planet-planet Rasulullah SAW diutus Kepada mereka Ya Orang-orang yang diakini bahwa Bintang-bintang itu memiliki pengaruh Terhadap nasib manusia Dari situlah timbul Adanya keyakinan ramalan Bintang dari orang mereka Orang-orang yang sudah ada di zaman Rasulullah SAW Ketika di diutus As-Sabi'un Orang-orang yang menyembah bintang, ya. mereka beribadah kepada bintang-bintang. Walaupun di zaman sekarang ini tidak ada yang menyembah kepada bintang, namun mereka meyakini seperti apa yang diyakini oleh para penyembah bintang, yaitu dengan meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap nasib manusia. Demikian juga ada yang meyakini bahwasanya bulan-bulan kelahiran itu juga memiliki pengaruh terhadap nasib manusia. Ya, anu lahir dari Oktober berarti di bintang bintara. Nah tinggal ciknaul tidak. Oh usah usahana bakal hece di bulan Februari. Jurungi bakal hece. Ah berarti ia ya, tergantung kepada bintang. Ya. Kita tidak boleh ya, Umat Islam mempercayai ramalan ramalan bintang. Baca pemberiaya di koran terus lewat tweet pemberiaya ramalan. Karena itu bukan dari Keyakinan Islam Islam mah meyakini Hanya Allah yang memberi rezeki Hanya Allah yang memberikan manfaat Hanya Allah yang memberikan Mudarah bukan bintang Apalagi mulanya nah. Kemudian diantara umat yang Diutus Rasulullah kepada mereka Yaitu ad Orang-orang yang Ya, meyakini yang meyakini bahwa saja yang membina mereka dan menciptakan mereka adalah waktu ya. orang yang membina mereka adalah waktu Allah ceritakan di dalam surat Al-Jatsiyah di ayat yang ke-24 Allah SWT wa taala qul inma hiya illa hayatu dun-ya dan mutunah wa ma hiya birbunahil mereka berkata tidak ada yang e, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya mati hidup mati lagi. Wa-ra-yuhulikuna iladhaat dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya waktu. Nah ini makanya didamakan dengan adzab iya orang-orang yang menghambakan kepada. Wabdi. Yang mereka mengatakan sesungguhnya manusia ada seluruh alam ini ada itu berdasarkan perguliran waktu saja. Ya mereka ada sekarang karena memang ketika waktunya ini ada dan suatu ketika mereka akan binasa ketika memang waktunya sudah binasa. Mereka tidak yakin ini itu adalah ciptaan Allah, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wataala dan ini banyak di zaman sekarang. Orang-orang ya. yang meyakini bahwa saja kita itu hanya ada sudah memang seperti ini ya dan sebagian juga ada yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini tercipta dari gambang atau istilah uh, ininya teori big bang yaitu alam semesta ini tercipta dari satu molekul atau satu zat kemudian satu zat itu pecah kemudian akhirnya terciptalah alam semesta ini dan Ketika waktunya tiba alam semesta ini akan hancur. Itu kata mereka. Jadi mereka tidak percaya adanya zat yang mengatur alam semesta. Mereka tidak percaya adanya zat yang telah menciptakan ya. Dan itu biasanya para ateis, orang-orang ateis yang tidak penganut satu agama. Ya, mereka mengatakan dia ini kondisi kami. Kami terlahir, kemudian nanti akan binasa dan tidak akan ada kata mereka hari kebangkitan yeah. mereka tidak diakini adanya hari kebangkitan, berbeda kita kita itu meyakini, seberi akan adanya hari kebangkitan, Allah akan menanyakan kepada kita seluruh apa yang kita lakukan dan ini membuktikan akan keadilan Allah, bayangkan kalau tidak ada hari kebangkitan ya, yeah. tentu orang-orang yeah. yang berdosa akan seenak-enaknya berbuat dosa ya, yeah. Orang para perampok itu, para koruptor, mereka akan enak-enak saja melihat dunia dengan berbuat maksiat seperti ini. Namun kita tahu ini bahwasanya mereka nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban lagi di hadapan Allah Subhanahu Wataala di hari kiamat. Nah dalam kondisi seperti itulah Rasul Rasul Rasul diutus kepada manusia, diutus kepada manusia laporkan yang kambulah fiomkalah lagi, di mana mereka itu dalam kondisi kesesatan yang nyata. Di antara mereka ada yang menyembah kepada berhala, di antara mereka ada yang menyembah kepada roti yang mereka makan sendiri, di antara mereka ada yang menyembah kepada batu, pohon, kepada bintang, bulan, waktu dan seterusnya. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menolakkan Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan Allah SWT. Nah, di antara hal yang Rasulullah SAW lakukan untuk menjauhkan manusia dari kesyirikan yaitu dengan Rasulullah SAW mewanti wanti dari beberapa perkataan atau perbuatan yang perkataan atau perbuatan itu menjuruskan seorang kepada Syirik besar. Perkataan-perbuatan itu nanti hukumnya siri kecil, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kuantingan karena perkara itu akan menjeluskan seorang pedagang siri besar. Apa saja perkara itu? Yang pertama diantaranya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi kita berkata pada. Yang mengandung unsur persamaan Antara Allah dengan Makhluknya, ini yang pertama Rasulullah SAW Melarang kita untuk mengucapkan Satu perkataan yang menunjukkan Akan persamaan Allah Dengan Makhluknya, menyamakan Allah dengan Makhluknya Ini Rasulullah SAW sangat wati-wati Contohnya apa? Ya, seperti perkataan Seorang Masya Allah Wasyidat Ya, terserah kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi pernah ada di masa Rasulullah SAW yang mengucapkan masha'allahu wasallim. Di dalam hadis No. 25 yang oleh Mbah Ahmad ada seorang yang berkata masha'allahu wasallim. Terserah Allah dan Tandaku Maka Rasulullah Mengatakan Ban Masya Allah ya. Akan tapi ucapkanlah Masya Allah saja Jangan kau katakan dengan Dengan ku Namun di dalam hadis Fatilah Atau Futailah dan riwayat An-Nasai itu dijelaskan boleh kita mengucapkan masyaallah tsum basita atas kendat Allah kemudian eng engkau. Ini boleh. Dan ya, kalau dengan menggunakan kata kemudian itu boleh. Ya. Atas kendat Allah kemudian engkau. Karena kata kemudian itu tidak menunjukkan akan persamaan, namun menunjukkan akan beda antara yang pertama dengan yang kedua. Dua, ya. Sebagaimana di dalam hadis Sahihlah atau kutipilah bahwasanya beliau berkata seorang Yahudi berkata kepada kaum Muslimin, Inna pun Sesungguhnya kaya menyebutkan Allah. Watusriku dan berbuat syirik. Kata orang Yahudi tersebut kepada kaum Muslimin. Apa yang dia katakan? Takulu naba shah Allah wasiita. Kata orang yang itu kalian muslimin mengucapkan nasehat Allah masih atas kendak Allah dan engkau walaupun menawarkan agama dan kalian juga mengucapkan demi Ka'bah jadi bersumpah dengan Ka'bah maka Rasulullah SAW berdiri lagi ini dan memerintahkan kaum muslimin untuk mengucapkan ya idha arrodu an yuhlifu hanya Jika mereka ingin bersumpah Maka ucapkan Demi hak pemilik Ka'bah Karena sumpah itu Tidak boleh kita ucapkan Kecuali hanya dengan nama Allah, demi Allah, itu boleh Atau demi Ar-Rahman, itu boleh Dengan nama-nama Allah itu Boleh, namun kalau dengan nama makhluk Itu tidak boleh, demi Ka'bah Ini terlarang, walaupun Ka'bah itu makhluk yang kuliah ya, Tempat kita atau tempat ya tujuan mengarahnya kita ibadah walaupun kita beribadah hanya kepada Allah, okay. namun itu disatukan arah kita kaum muslimin itu disatukan arahnya ke Ka'bah di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wataala. Ka'bah adalah makroki yang mulia, yeah. namun walaupun semulia-mulia Ka'bah, tetap kita tidak boleh bersumpah dengan nama Ka'bah. Karena sumpah itu merupakan satu kekhususan yang hanya boleh kita menggunakan dengan nama Allah Subhanahu Wataala saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau mereka ingin bersumpah ya kaum muslim ingin bersumpah maka ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan nama-nama lain selain nama Allah Subhanahu Wataala, nama syaa Allahumma siddiqah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita juga dengan ucapan masha Allah. Kemudian, engkau. Atas gandang Allah, kemudian gandang engkau. Yang terlarang tadi apa, Pak? Atas gandang Allah dan engkau. Itu terlarang. Demikian juga ucapan seorang misalkan, Kalau bukan karena Allah dan si tentu saya tidak akan selamat. Ini tidak boleh. Apalagi kalau yang disebutkannya hanya si saja, tanpa melibatkan Allah. Kalau bukan karena oskadonah, saya t masih <tuk> masih riut. Ayatnya macam <tuk> mana? <tuk> kalau bukan karena Pak gimana dia t beritahas kapalinya? Nah. Nah, padahal bukan jaga ulang, dia salah. Allah subhanahu wa taala. Boleh kalau kita ucapkan kalau menyebut nama Allah kemudian bagaimana ibunya bakal sama ringan palsu. Itu boleh. Ya, ada di situ, kita sebutkan nama Allah kemudian kita sebutkan nama Pak gimana nama orangnya yang menjadi sebab. Ya. Kalau bukan karena Allah kemudian dokter Kemudian mungkin saya sudah harus dioperasi, misalnya. Ini masih boleh karena sistem menggunakan kata-kata kemudian berbeda kalau dengan kata dan atau yang disebutkannya hanya makna tersebut. Ini adalah satu yang dilarang oleh persoalbo songboh mengalih kesalahan. maka kita tidak boleh mengucapkan satu perkataan yang menunjukkan akan persamaan kaum dengan Allah. Begitu juga sering kita ucap yang sering kita dengar ya. Sebagaimana muslim mengatakan demi Allah, demi Rasul, ini sumpah. Nabi La biza wa pernah bersabda dan man harafa biwailillahi falal dzara falal asraka au ka. Barangsiapa yang bersumpah kepada selain Allah maka sungguh dia telah syirik atau kufur walaupun syiriknya sedikit syirik kecil ini bukan syirik besar bukan syirik yang mengeluarkan orang dari agama Islam namun ini perkara ini Rasulullah SAW wanti-wantii karena perkara ini kalau dibiarkan akan menjerumuskan orang ke dalam syirik besar maka kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Adapun Allah mahu terserah Allah mau bersumpah dengan nama makhluk jadi terserah. Ya. Seperti Allah Subhanahu Wataala berfirman: Waktu ha demi waktu, ha. Wal asar demi waktu, asar. Atau demi masa menurut tafsiran yang lain. Wasyams demi mata hari. Wal lail demi waktu malam dan yang lainnya. Allah terserah mau bersumpah dengan makhluknya, namun kita hanya boleh bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu Wataala. Dan para ulama menjelaskan, ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya itu menunjukkan akan keagungan makhluk tersebut. Wasangsiwa muhaa, demi matahari dan ya di waktu duha. Wal qamar ida talaha dan demi bulan dan apa yang mengiriminya. Wala'ilidah jannah dan demi malam ketika menjadi gelap benera. Wana hari idah, wala'ilidah yang usah dan demi malam ketika gelap benera. Wana hari idah jannah dan ketika dan demi siang ketika terang benera dan seterusnya sampai Allah Swt menyebutkan apa? Wanaf sih wama surwa dan demi jiwa dan proses penciptaan. Berarti jiwa ini sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dibukannya qad aflah man zakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba dan sungguh rugi orang yang mengkotori jiwanya. Dikotori dengan apa? Dengan maksiat kesulikan atau hal-hal yang memotori mengotori jiwanya. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut besar di sisi Allah Subhanahu Wataala agung di sisi Allah Subhanahu Wataala. Walaupun seluruh makhluk itu kecil di hadapan Allah Subhanahu Wataala namun makhluk tersebut agung di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian perkara yang kedua yang merupakan cara preventif atau preventif ya pencegahan pencegahan seorang dari melakukan syirik besar yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan ya Seperti apa? Seperti kalau kita membangun tinggi Membangun kuburan Atau memasang Laku di atas kuburan Nah ini banyak ya Masih banyak Atau membuat Bangunan di atas kuburan Jadi kuburannya ada rumahnya nah, Ini biasanya terjadi untuk siapa? Untuk orang-orang Soleh. Orang solehnya Alhamdulillah Ya soleh Namun kita tidak boleh berlebihan Kepada orang soleh Tersebut Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah melarang hal ini Di dalam hadis riwayat An-Nasai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu pernah melarang ya, Berkata Jabir bin Abdullah Salah-salah sehat salah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Antasi sil kubur Rasulullah Sallallahu melarang untuk mengkapur kuburan, kuburan tidak boleh dikapur. Dalam riwayat lain, Jabir bin Abdullah juga mengatakan dalam riwayat Bukhari, <tuh> Nahan Nabi Sosalam agar jangan sosul kubur. Nabi Sosalam melarang untuk mengkapur kuburan. Wa anjuk tada alaiha dan untuk ditulis di atasnya. Jadi masih banyak ya, banyak. Ah, masih banyak. mudah mudahan kita tidak. mudah mudahan kita tidak. Dan kita boleh berwasiat. Bahkan Imam Nawawi itu di dalam kitab Al-Azkar boleh kita berwasiat untuk supaya kuburan kita proses jenazah kita itu tidak boleh menyesi butuh proses proses nanti. Boleh kita waktu ini wasiat dari sekarang taruh di dompet kita. Kalau saya meninggal, tolong kuburan saya jangan dibangun. Kalau saya meninggal, tolong ia ya, diurus sesuai dengan butuh proses proses nanti. Tulis begini dan itu lebih lambat untuk kita itu pergantian imam mendawwi dibolehkannya bahkan dianjurkannya kita untuk menulis wasiat seperti seperti itu dalam kita alquran yang ditulis bahkan sebagian orang itu ditulis apanya ya tidak hanya namanya gelarnya kemudian kalau brigjed brigjed purnawiyah purnawirawan dan seterusnya ya padahal dia menghadap allah ini sudah lepaskan semua itu bela-belain itu dia sudah menghadap allah oh, harus sudah ya sama oleh karenanya ada seorang non muslim masuk ke dalam islam ketika melihat proses penguburan raja malik fahd raja samudra ketika proses penguburan itu di, ada video ya. kemudian tersebar ini proses penguburan raja malik fahd pas dilihat ternyata sama persis dengan Proses pengukuran orang muslimin Tidak ditulis namanya Ukurannya seperti itu, tidak boleh Lebih dari satu Kalau tanah jadi tinggi kan ya. Dan seterusnya Maka dia masuk ke dalam Islam Disebabkan apa? Melihat proses pengukuran Raja maling Ini menunjukkan agama ini benar ya, Tidak dibandingkan Antara raja dengan Rakyatnya ketika menghadap Allah Surah oh, Yaudah Wan juga ada ini, wan juga ada ini. Juga juga kita tidak boleh membangun. Ini sebenarnya yang sesuai petunjuk. Kita tidak membangun untuk apalagi kalau dibangun rumah di atasnya. Apalagi kalau orang-orang Cina itu dibawa hartanya, ya, emasnya dibawa, eh, ya, dibawa ke tanah. Ya, baju-baju barusnya dibawa ke tanah. Bahkan saya dengar dengar kendaraannya juga ada yang dibawa ke tanah. <guluh> mobilnya dibawa ke sana makanya imporan mereka itu gede-gede ya kira-kira. Padahal apa nanti ujung-ujungnya dicuri juga sama sebagian orang yang miskin. <guluh> Subhanallah. Waan tuh Wa kita juga tidak boleh menginjak kuburan, tidak boleh. Syariat kita itu pertengahan, tidak boleh berlebih lebihan pada kuburan, tidak boleh kita menghina kuburan meninjaknya dengan duduk di atasnya itu tidak boleh, haram hukumnya kalau kita duduk di atas kuburannya. Ya. Demikian juga kita tidak boleh ya untuk menjadikan kuburan Sebagai masjid ya. Nabi SAW bersabda dalam Riwayat Bukhari Ini kalau sudah ada hadis Riwayat Bukhari Pak, Itu berarti hadis paling usah ya, Kitab Sayyid Bukhari itu Berkata para ulama Kitab paling benar setelah Al-Quran ya. Tidak ada kitab yang paling benar Setelah Al-Quran Berlebihi Kitab Sayyid Bukhari Imam Bukhari menulisnya selama 16 tahun dan ketika beliau ingin menulis satu hadis, beliau mandi kemudian sholat. Ya. Di dalam satu komar itu ada berapa hadis? 7,000 lebih hadis. Berarti beliau ketika menulis ayat, menulis kitab itu, berarti 7,000 kali sholat. Sebabnya, balikannya hmm. kitabnya menjadi barokah. Kitabnya barokah. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Hadis-hadis Sahih ya, semua. Nabi saw bersabda dalam hadis bukhari dari jalan ibnu Abbas, la antum Allah al Yahudi manusia syono, la ant Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa alasannya? Infaqul <tip> kuburah Abi Yahim masajin. Mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka menjadi masjid. Nah, ini salah yaitu Nabi sosulan mengucapkan ini di akhir-akhir hayat beliau ketika beliau men mendapatkan musibah sakit di akhir kehidupan beliau itu beliau ya sampai pingsan kemudian terbangun dalam kondisi itu beliau mengusap wajah beliau kemudian beliau mengucapkan perkataan ini LAKNATULLAH YAAJAHULI MANSOR ITAQOYO KUBURO AMBIYATI MASAJI LAKNAT ALLAH TERHADAP orang, orang YAHUDI DAN MASYRIK KENAPA mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini merupakan tindakan preventif juga dari rasulullah agar kita tidak berbuat syirik besar dan bukan ini menjadi syirik kecil. Kalau kita menjadikan kuburan menjadi masjid, maksudnya gimana pak? Nah, kita pengen sholat di situ, gitu, ya, ya, baca Quran di situ, itu menjadikan kuburan sebagai Masjid, jadi seolah-olah masjid itu jadi temporat, Salatnya di situ, ya e, baca Qolannya di situ, ngatamil Qolam di situ, dia menganggap boleh beribadah di sisi temporat itu lebih mudah daripada beribadah di tempat yang lain. Nah, ini terlalu Kita hanya boleh ketika masuk temporat itu mendoakan. Alirin, Assalamualaikum ahla Minal muslimin dan walimunin wahidah insya Allah kita boleh hidup dan semoga anda-waalaikum maaf ya ini boleh kita bicarakan kemudian saya itu kita mendoakan kebaikan untuk saya maaf kemudian kita juga mengambil kibroh dari kuburan itu tapi saudara mengatakan ya ayat azzurrah sa'inaha tundakil kuburah maaf kuntonha itu memanjat itu dulu saya melarang kalian dari menziarahi kubur. Allahu Akbar. Adapun sekarang maka berziarah kuburlah. Fa'innahtul kurbuulna, karena sebenarnya ziarah kubur itu mengingatkan kita akan hari akhirat. Maka itu, kalau kita di kuburan mendoakan kepada orang kubur, doakan salah satu orang di kubur, kemudian kita berangkat di bro, Saya baca seperti ini. Apa yang sudah selesai? Itu ziarah kubur yang sunnah. Adapun dia mengkhawatirkan berdoa di situ, sholat malam di situ, ya kemudian eh, dia berdoa kepada penghuni kuburan, ini adalah perkara-perkara yang berjintala dengan penghujung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian ulama hadis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid yaitu ketika orang membangun masjid di atas kuburan ini juga sama ter ya ini juga sama terlarang ada kuburan kuburan itu memiliki kesucian penghormatan tidak boleh kita jambu garu kecuali memang darurat maka kita tidak boleh membangun di atasnya pasti atau ya, rumah bisa sudah kuburan kuburan walaupun di belakang rumah kita tidak masalah namun harus terpisah misalkan ada pagar sedikit gitu ya, ya ini menimpa daerah kuburan ini ya. ini ada kehormatannya tidak boleh diganggu ya. tidak boleh dibelakangi tidak boleh diduduki dan ya, seterusnya jadi jadi kan tidak boleh kita membangun di atas kuburan kalau para ulama mengatakan kalau kuburannya lebih ada dan dulu, maka masjidnya yang dibongkar dipindahkan kalau masjid yang ada dahulu Maka kuburannya yang terpaksa di bin, di bin datang, Dan terlarang kita Untuk ya, Sholat di masjid yang ada Kuburan Kenapa? Nah, karena itu menjadi wasilah Menjadi wasilah Nanti kita akan beribadah kepada Kuburan tersebut Bukan kepada Allah lagi ya. Maka ini perkara yang Wajib kita kehatikan Jangan sampai Ya, karena kita cinta kepada orang soleh, akhirnya membangun masjid di atas kuburannya. Ya. Ya. Bagaimana dengan masjid Nabawi? Bukankah di Nabawi itu ada kuburan Nabi Musa as? Para ulama menjelaskan bahwasanya kubur masjid Nabawi itu lebih ada dahulu daripada kubur atau suwosulatan. Ya, kita tahu bahwasanya masjid Abawi itu berada di sebelahnya rumah oh, Amirnya. Mana yang lebih dulu? Masjid atau kuburan? Masjid dahulu. Mana yang lebih dulu? Masjid dahulu. Kemudian Rasul bahwa Salam wafat. Dan Rasul bahwa Salam wafat. Sebelumnya beliau telah mengatakan saja para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Maka para sahabat mengetahui hadis itu. Akhirnya mereka mengumpulkan di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Juru panji Aisyah. Ketika itu belum jadi masjid. Ketika itu belum jadi masjid. Baik. Hey. Kemudian setelah itu Abu Bakar meninggal juga dikuburkan di tempat yang sama. Aisyah masih membuka kir jilbabnya jilba ketika dirumah. Kemudian Umar meninggal. Umar juga minta dikuburkan di sebelah Abu. Maka dan Rasulullah Sallam maka Umar bin Khattab dikuburkan di sebelah Abu Bakar. Aisyah setelah dikuburannya Umar tidak mau membuka hijab ketika di rumah, tidak mau membuka di rumah Padahal kan Umar sudah meninggal, sudah berada di bawah kuburan. Namun kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha sangat menjaga dirinya, walaupun Umar itu sudah meninggal, tetapi hatinya itu berat kalau membuka kerudung. Padahal kan Umar sudah meninggal. Boleh boleh saja, Aisyah membuka kerudung di sisi kuburan Umar bin Khatow. Namun luar biasa saja apa Menjaga hidu yang Umar bin Khatow. Oleh kerana itu ibu, ya kita lihat Aisyah itu sangat menjaga auratnya kepada jasad Umar bin Khatow yang sudah meninggal. Apalagi kepada waria masih hidu. Nah, oleh kerana kita. Ibu-ibu yang sudah tahu batasan Allah Tolong jangan dibuka auratnya Kecuali kepada siapa yang Dihalalkan kepada Suaminya, bapaknya Mertuanya, anaknya Apaknya, adiknya Boleh silahkan buka Namun kepada suaminya itu Tolong di tutup Karena itu kesucian bagi diri kita Kesucian bagi diri kita Allah seolah-olah Ini adalah yang dihubungi Abu Suha'i katakan kepada orang-orang beriman tunjukkanlah pandang-pandangan mereka wayarfahum nurujamun dan jadilah kebaruan mereka kemudian juga orang-orang awal mengatakan dalam surat al-azhar ya ayub dan nabi yul di azjuat jika warbanat jika warisahil mukmin ayub ini nahi wahai rasul wahai nabi ya katakanlah kepada istri-istri kaum anak-anak kaum dan seluruh wanita kaum muslimat kaum muslimat Agar mereka menjulurkan kaitan mereka, menutup aurat mereka. Yudni dan alaiy dan minjarabibin dari kada daraiyul anfal farayudaiy. Yang demikian itu supaya mereka lebih dapat diketahui. Ini Muslim ini, nah, ini masih saudara masih Ini bukan saudar harus ditutup. dengan hal itu kaum wanita Muslimah tidak akan disakiti ya Jadi kebiasaan terjadinya perkosaan itu disebabkan oleh wanita yang memulai ya. Jadi wanita yang mendahului ya Jadi para laki-laki itu tidak usah bawa paha bawa dada Dia cukup bawa nasi ke jalan Paha dan dada, dada sudah ada di jalan paha <tuh> <tuh> <tuh> ya. Jadi subhanallah Ya jadi sebab terjadinya perkosaan yang paling dominan adalah dari perempuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wataala berkata, Azan yatuar zani fajlidu kullahu hidimin humami ada janda. Allah Subhanahu Wataala memulai perkataan tentang para bezina dengan perempuan dahulu. Para bezina perempuan dan para bezina laki-laki maka cambuklah mereka 100 kali. Kalau memang belum menikah, tapi kalau menikah apa hukumannya? Dijerat, yaitu kalau memang syariat Islam tegak, ya, kalau bisa di sana dipertegas. Kalau di kita mungkin hanya dipenjara. Kita lihat, komentar ulama Mulai dengan kata-kata azamian perempuan dulu disebutkan, perempuan berzina dan laki-laki berzina. -laki Kenapa para ulama menjelaskan bahwa sebab terjadinya perzinahan biasanya disebabkan oleh wanita dahulu wanita yang ya menawarkan dirinya, wanita yang menggoda laki-laki, wanita yang menyerempet laki-laki, bagaimana? Ya. Wanita menyerempet laki-laki, tidak diserempet saja, kadang setan inter, apalagi kalau disaimpet. Ya. Jadi memang wanita itu fitnah. Kami saudara mengatakan bahwa tahun tuh bah di fitnah dan agorafobia Tidak pernah saya meninggalkan satu fitnah sepeninggalku yang lebih bahaya dari perempuan. Perempuan itu fitnah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan intagud dunya wa tanisa. Jagalah diri kalian dari dunia. dan jagalah diri kalian dari wanita. Subhanallah. Padahal wanita bagian daripada dunia. Wanita bagian daripada dunia. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hubi ba ila min dunyakum anisa wa Dijadikan saya cinta terhadap dunia kalian Apa itu wanita dan parfum Itu yang paling rasul-rasul cintai dari dunia kita Namun Nabi Sosol mengatakan kita berdunia Buat tak bisa bertakwalah kalian terhadap dunia Dan bertakwalah kalian terhadap wanita-wanita Ini menunjukkan akan bahaya fitnah dan dunia Namus Dan bahaya fitnahnya wanita Namun sebaliknya Ketika wanita itu menjadi wanita yang soleh akan menjadi perhiasan dunia yang paling berharga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mataiha al-baratu as Dan sebaik dari perhiasan dunia adalah perempuan yang saleh. Jadi wanita ini ketika dia menjadi baik, menjadi sesuatu yang paling berbahaya Dari dunia, ketika dia buruk menjadi sesuatu yang paling berharga dari dunia dan Baik dia menjadi satu yang paling berharga dari Ketika buruk menjadi per, Paling bahaya dari dunia Dan ketika baik dia menjadi Perkara yang paling berharga Dari dunia Maka kita sebagai orang tua Perhatikan anak-anak perempuan -anak kita Jangan sampai Mereka menjadi fitnah Bagi laki-laki Sungguh satu pandangan Terhadap aurat anak kita Itu menjadi dosa bagi oleh katanya nabi saw pernah mengatakan witu na faidaat fa, fa tahun anisa atau katakan nabi saya diperlihatkan neraka ternyata kebanyakan pembuninya adalah wanita subhanallah maka wanita kalau buka aurat atau misalkan e, facebook profil facebooknya itu auratnya dia satu juta kompos remit yang melihat aurat dia Maka dia mendapatkan Dosa dari Satu juta kompos remit Berbahaya sekali Maka ini harus menjadi perhatian Kita sebagai orang tua Untuk menjaga aurat Anak-anak kita dan istri Kita Oke, sudah Pasti ada untuk Jadi Rizik kan ya kalau sedang dikasi. Haber. Ya. Kemudian di antara perkara yang membatasi Seorang untuk tidak berbuat curi besar yaitu dia tidak melaksanakan sholat di waktu tadi apa? Matahari terbit dan matahari terbenam. Sebagaimana dalam Musnad Ibnu Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar. Dan mungkin juga kita tidak boleh bersafar dengan safar yang jauh Memerlukan biaya besar Dalam rangka beribadah kecuali hanya ketiga mesjid saja Jadi kalau kita bersafar dalam rangka ibadah itu hanya boleh ketiga mesjid Adapun kalau untuk rekreasi kan? Silahkan luar kemana kan? Namun kalau dalam rangka ibadah itu hanya dibolehkan ketiga mesjid Ya safar yang berbahaya, yang merupakan biasa membuat kita lelah, itu hanya boleh di tiga mesti. Nabi sallallahu alaihi "La tusajjur illa ila salasati masajid." Ya. Tidak boleh kita mengadakan perjalanan yang membuat kita payah, membuat kita lelah, membuat uang kita habis kecuali hanya ketiga masjid. Apa itu? Masjid Al-Haqsa Masjid Al-Haqsa Masjid Nabawi Masjid al dan masjidil Al-Haqsa Masjid Al-Haqsa Masjid Al-Haqsa Hadir Dewa Muslim dan ya, Berkawahi Lagi-lagi hadir dirakai dari Sahih Berkawahi Maka kita tidak boleh melakukan perjalanan yang menjauh Yang melelahkan kita dalam langkah Ibanat di Jawa ini ada ketika Mesjid ini Kalaupun dalam perjalanan jauh itu Untuk, untuk bersilat rahmi ini beda lagi Untuk rekreasi ini beda lagi Untuk melihat kebesaran Allah kebesaran. Tapi untuk ibadah Itu hanya dibolehkan di tiga tempat ini Kenapa? Karena tiga tempat ini istimewa Sholat di Masjid Nabawi Berapa kali lipat di Masjid Uqah ini? Seribu kali Bipat seribu kali lipat. Dimas didelar, berapa kali lipat? Seratus ribu kali lipat. Kalau kita salat isya di sini, misalkan arahnya dua puluh tujuh derajat, ya. kalau kita kerja mana? Di sana seratus ribu kali lipat kita salat di sini. Besar sekali. Maka sebenarnya ketika orang umroh, ketika orang haji, itu hakikatnya tidak ada yang makan, karena dia sedang, ya membelajarkan hartanya untuk pahala sebesar ini ribu kali sholat bayam mungkin kalau kita seratus ribu kali sholat perlu berapa tahun pak lima kali 1 hari satu tahun berapa tiga ya. ratus lama sekali 1 tahun saja paling berapa 360 ratus enam puluh baru seribu ini seribu seratus ribu sekali sholat dan bisanya berapa hari di bawah itu? Tujuh hari, oh, kalikan saja. Belum lagi sholat sunnah, jadi kalikan lagi seratus ribu. Ini pahala yang luar biasa besar. Maka bagusnya kita berusaha, sebisa mungkin untuk meniatur diri berangkat ke sana. Bagaimana caranya? Kita lihat bagaimana penghuni kuburan itu hasil dari nabung yang tas seribu sehari bisa naik haji subhanallah, penjaga kuburan. Tabungnya utang berapa ya? Maka kita yang berusaha ya ada tabungan haji khusus di cengcengan ini tabungan haji saya seribu sehari, nggak apa-apa ya. Walaupun seribu sehari bisa oh, bisa jadi Allah catatkan pahala haji untuk kita walaupun kita meninggal sebelum kita menunaikan ibadah haji. Namun kita sudah ada usaha menabung sehari seribu. Kan itu merupakan wajibat yang paling wajib dalam agama Islam itu Islam yang terima itu Ibadah haji Kemudian juga di antara hal yang Mengancarkan seorang dalam syirik besar Nabi SAW Melarang kita untuk memuji beliau secara berlebihan Nabi SAW Melarang kita untuk memuji beliau secara berlebihan Nabi SAW bersabda dalam hadis Riwayat Bukhari lagi Sebaik-baik hadis La Lajutroni kama otratin Nasara ibn Maryam Fa innama ana abdu Fa ulu adun mahi wa rasul Jangan kalian Itro' yaitu berlebih lebihan di dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Masro'ni berlebih lebihan Memuji siapa? Isa al فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ Kata Rasulullah Sallallahu, sebuahnya saya itu hanya-hanya hamba hanya Allah saja. Saya ini hanya hamba Allah. فَقُولُ Maka kalian ucapkan Abdullah dan Rasulullah. Saya ini adalah hamba Allah dan ya. ya. Maka di antara rukun, syahadat kita terhadap, syahadat dan Allah, dan Allah, Rasulullah, ada dua. Yang pertama adalah kita meyakini bahawa sebagai Hamba, sehingga kita tidak boleh beribadah kepada Rasulullah. SAW. Tidak boleh kita berlebih-lebihan, lebay kalau kata bahasa kita ni ya? Kalau kata orang anak muda sekarang mah lebay, ah, ah lebay ya, memuji dia. Nah, ya. Jadi tidak boleh. Nabi Rasulullah memangti-manti kita untuk tidak lebay memuji beliau. Fakru ya. Abdullahi Rasul. Katakan oleh kalian semuanya, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah itu adalah kita tidak boleh beribadah kepada rasulullah saw. Dan beliau adalah Rasulnya sehingga kita tidak boleh mendustakan beliau, tidak boleh kita menghinakan beliau, bahkan kufur orang yang menghinakan rasulullah saw. Keluar dari agama Islam orang yang menghina rasulullah saw ini Islam. Maka Islam adalah agama pertunangan, tidak berlebihan kepada rasulullah, SAW. demikian juga tidak menghinakan beliau. Demikian juga beliau pernah melarang seorang yang mengatakan beliau adalah asyidin. As Engkau ya. adalah asyidin. As Padahal betul beliau adalah pemimpin. Namun ketika mengurangkan alif lam seperti itu maka beliau mengatakan asyidhwa As maw. Pemimpin yang hati, raja yang hati adalah Allah. Padahal beliau pernah mengatakan dalam hadis yang lain. Saya adalah pemimpinnya anak Ada, yaitu pemimpin manusia Namun beliau ketika itu mengatakan Kepada orang yang berlebih-lebihan Memuji beli beliau Maka kita sebagai kaum muslim Tidak boleh berlebih-lebihan Dalam memuji beliau ya. Oleh karanya Ada pasidah atau satu pasidah Yang diucapkan oleh uh, Al-Busayir dalam Al-Burdahnya Ya Akram Al-Khanti Wahyu Mahruf yang paling mulia Mali Al-Udhu Mali Man Al-Udhu Bihi Siwaka Tidak ada satu tempat perlindunganku Kecuali hanya kepada engkau Yaitu siapa? Rasulullah Rasulullah Yang dia maksudkan Indahulul hadithil romani Ketika datangnya musibah In lab yakun Fima'adi asidin jadid Kalau lah engkau tidak Kalaulah dia tidak mengambil tanganku dari musibah ini, Fattah Waillah Fakul Dia Zal datang kembali. Tentu saya ini akan terus berdasar di dalam musibah ini. Kemudian beliau mengatakan, Fa'inna minju di kah Dunia wa berlatihan. Sesungguhnya di antara kebaikan Rasulullah adalah seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wamin alul Mika'inun Lo'zi walul Kala'ni. Kata beliau, ya. Dan diantara ilmu Rasulullah adalah ilmu yang berada di lubang bukit dan catatan yang mencatat bangunan bukit. Ini pujian diwanti-wanti oleh para ulama. Ini pujian yang terbaik kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan tidak ada tempat beliungku kecuali hanya Engkau Wahai Rasulullah. Ya. Dan itu diucapkan setelah beliau wafat. Ya kemudian beliau juga mengatakan sesungguhnya diantara kebaikanmu terciptanya dunia ini. Ya, jadi dia mengatakan yang menciptakan dunia ini siapa? Semua. Ya. Kemudian diantara ilmu mu adalah ilmu yang berada di luhul mahfud. Subhanallah. Padahal itu adalah ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wataala. Maka kasida seperti ini, baik sil seperti ini itu sangat diwanti-wanti oleh para ulama. Laka karena ini mengandung Berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, dan kita meyakini bahwasanya Hakikat Rasulullah SAW Sebagai hamba itu adalah hakikat yang paling Melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kondisi kita yang paling dekat Dengan Allah yaitu ketika kita sedang Sujud, maka ketika kita Mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah seorang hamba, itu bukan berarti Kita merendahkan Beliau sama sekali juga bahkan itu pemuliaan yang paling baik. Ya. oleh kata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi asal rabbihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi yaitu seorang hambanya Hamba disebut itu Allah Subhanahu wa taala derajat kursi-Nya. Padahal usur -usur itu adalah kedudukan yang luar biasa dunia tidak didapati oleh makhluk-makhluk yang Nah, Rasulullah pun dalam bunisepu itu Rasulullah disebut sebagai seorang hamba. Oleh kerana Rasulullah mengatakan Rasulullah sebagai seorang hamba ini bukan munaf, bahkan ini merupakan kemuliaan kepada Rasulullah. Karena seorang semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin dia beribadah kepada Allah, hakikatnya dia semakin mulia. Oleh kerana Rasulullah mengatakan sebaik-baik kita dengan Allah, kondisi kita yang paling dekat dengan Allah itu ketika kita sedang sujud itu adalah kondisi kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekembalinya ingin saya cukup saja. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua bisa berikan pencerahan kepada kita tentang yang kesempurnaan agama adalah ini dan bahwasanya agama Islam ini adalah satu agama yang rahmatan lil alamin. Islam membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Allahu ala nabiyina Muhammadin warahmatullahi wabarakatuh.